Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wal-din Wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan Ku dan jishukur kadalat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji fikih sirah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa'ala Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada jenungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, pada pertemuan terakhir kita sudah mengkaji tentang wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu firman Allah Tabaraka wa ta'ala Iqra Yaitu surat Al-Alaq Saat itu kita jelaskan Bahawa Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa Ketika mendapat Wahyu yang pertama itu Beliau resmi Diangkat Menjadi Nabi dengan turunnya Firman Allah Ekarak, Nabi resmi diangkat menjadi Nabi, atau Nabi kita Muhammad SAW resmi diangkat menjadi Nabi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Wahyu yang kedua yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan turunnya wahyu kedua ini nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik bukan lagi menjadi nabi tapi menjadi rasul wahyu yang pertama yaitu surat al-alaq nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam resmi menjadi nabi sedangkan wahyu yang kedua yang akan kita bahas nanti yaitu surat Al-Muddatsir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam resmi diangkat menjadi rasul. Tentunya sebelum kita membahas detail tentang bagaimana turunnya wahyu yang kedua ini, kita perlu mengetahui perbedaan antara nabi dengan rasul. Ya. Yeah. Kita perlu mengetahui perbedaan antara Nabi dengan Rasul Karena antara dua istilah ini jelas berbeda Sebab Nabi kita s.a.w. pertama diangkat menjadi Nabi Setelah itu baru diangkat menjadi Rasul Para ulama kita menjelaskan perbedaan antara Nabi dengan Rasul yang selama ini kita pahami Apa bedanya Apa bedanya selama ini kita pelajari Antara Nabi dengan Rasul Ah, Kalau Rasul mendapatkan Kewajiban untuk menyampaikan Kalau Nabi Tidak mendapatkan kewajiban Untuk menyampaikan Itu perbedaannya Yang dahulu biasa kita pelajari Ternyata Kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh para ulama kita ternyata tidak satu pendapat ya walaupun secara mayoritas ulama kita mereka menyebutkan ada perbedaan cuman di dalam menentukan apa perbedaannya itu para ulama kita ini memiliki beberapa pendapat ya. di antaranya yang tadi disebutkan dan itu sangat terkenal Walaupun sebenarnya pendapat yang sangat masyhur itu tadi ternyata juga dikritik oleh ulama yang lainnya. Ya. Maka saya akan bawakan beberapa perbedaan antara nabi dan rasul. Yang pertama perbedaannya bahwa jenjang rasul itu lebih tinggi daripada jenjang nabi. Ini perbedaan yang pertama Bahwa peringkat Rasul Itu lebih tinggi dibandingkan Peringkat Nabi Dan ini berdasarkan Ijma' para ulama Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Kathir Dan juga oleh Al-Allama As-Safarini Rahimahumullah Bahwa rasul itu lebih tinggi dibandingkan nabi Makanya Tidak setiap nabi itu menjadi rasul Tapi setiap rasul Pasti nabi Saya ulangi Kata para ulama bahwa Tidak setiap nabi itu menjadi rasul tapi setiap rasul pasti nabi. Karena sebelum diangkat menjadi rasul seseorang akan diangkat dulu menjadi nabi. Seperti yang dialami oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Ini perbedaan yang pertama. Apa perbedaan yang pertama? Peringkat Rasul lebih tinggi dibandingkan peringkat Nabi Perbedaan yang kedua Antara Nabi dengan Rasul Bahwa Rasul diutus kepada kaum yang kafir Rasul diutus kepada kaum yang kafir Sedangkan Nabi Diutus Kebalikannya apa? Kaum yang Beriman Saya ulangi Perbedaan yang kedua Bahwa Nabi atau Rasul Diutus kepada kaum yang Kafir Sedangkan Nabi diutus kepada Kaum yang beriman Orang yang beriman memang butuh nabi Butuh gak? Sudah beriman butuh nabi gak? Butuh sekali, kenapa? Karena orang yang beriman Bisa saja melakukan penyimpangan Makanya butuh ada yang mengingatkan Orang-orang tersebut Untuk mengajak mereka Kepada jalan yang lurus Gampangnya sekarang ajalah kau muslimin di zaman kita ini Semuanya taat gak? Semuanya taat gak? Banyak yang gak taat Contoh yang paling gampang Lihat saja ketika waktu Sholat Siapa yang kampungnya 80% Muslim Angkat tangan Yang kampungnya 80% Muslim Gak ada? Malah di atas 80% 90% persen. Siapa yang 90% persen Penduduk kampungnya pergi ke masjid Kalau subuhan Gak, Gak ada yang angkat tangan Berapa persen coba 10% persen? 10% persen, Kalau 10% persen, misalnya penduduk kampung Itu 100 ribu berarti 10% nya berapa 10% nya 100 ribu berapa 10 ribu, ada gak yang jamaah masjidnya 10 ribu Kalau sebulan? Ini menggambarkan kepada kita Bahwa sampai orang-orang Yang beriman Itu juga Seringkali lalai Makanya butuh orang-orang Yang mengingatkan mereka Jadi jangan kaget Jangan heran Seandainya Nabi itu diutus oleh Allah Kepada orang-orang yang Beriman Sedangkan Rasul diutus oleh Allah Untuk mendakwahi orang-orang yang kafir Ini secara garis besar Kemudian perbedaan yang ketiga Bahwa para Rasul Diutus dengan membawa syariat baru Para Rasul diutus dengan membawa syariat baru Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Rasul membawa syariat baru yang berbeda dengan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kalau kita cermati Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa selesai meninggal dunia atau setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian digantikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat baru yaitu agama Islam. Setelah sebelumnya Nabi Isa membawa syariat beliau yaitu agama Nasrani. Dan sebelumnya lagi Nabi Musa membawa syariat Agama Yahudi Ini adalah Perbedaan yang ketiga Bahwa para Rasul Diutus oleh Allah untuk Membawa syariat yang Baru Sedangkan Nabi Diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menjalankan Syariat Rasul sebelumnya Apa bedanya? Kalau Nabi tidak membawa syariat baru Tapi Mengajarkan Untuk membawa Atau mengajarkan syariat Nabi Atau Rasul sebelumnya Itu Perbedaan yang ketiga Dan masih ada perbedaan-perbedaan yang lainnya Hanya saja Ini diantara perbedaan-perbedaan yang Paling mencolok Dan tentu Nabi yang pertama adalah Nabi Nabi Adam Alayhisselam Sedangkan Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh Alayhisselam Kadang-kadang ada yang keliru ya. Ketika kita katakan Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama Ada yang bertanya loh Nabi Adam kemana Kita katakan Nabi Adam itu bukan Rasul Beliau adalah seorang Nabi Adapun Nabi Nuh alaihi salam beliau adalah seorang rasul makanya hal itu diakui sendiri oleh Nabi Adam alaihi salam ketika peristiwa permintaan syafaat di padang mahsyar oleh orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar mereka kan datang pertama kali kepada siapa kepada Nabi Adam alaihi salam minta supaya Nabi Adam memohon kepada Allah agar bisa menyegerakan dimulainya penghitungan amalan karena mereka dalam suasana ketidakpastian. Apa jawaban Nabi Adam? Walakin tunuhan. Kata Nabi Adam, jangan ke saya. Datang kepada Nabi, silakan kalian datang semuanya kepada Nabi Nuh. Apa alasannya? dengan baik-baik. Apa alasannya Nabi Adam ketika orang-orang pada datang ke beliau, kemudian beliau merekomendasikan kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Adam, fa innu awwalu rasulin baathahu llahu ila ahlil arth. Jangan ke saya. Kalian datang aja ke Nabi Nuh karena Nuh itu adalah awwalu rasulin. Abarnya, Rasul yang pertama. Yang diutus oleh Allah ke muka bumi Hadith Diwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Jadi Nabi Adam sendiri menyebutkan Bahwa Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh salam. Dan masih ada Beberapa perbedaan yang lainnya Yang disebutkan oleh sebagian ulama Di antaranya Sebagian mereka mengatakan Kalau Rasul itu mendapatkan cobaan Tapi gak sampai dibunuh kalau Nabi mendapatkan cobaan sampai dibunuh. Jadi ujian yang dihadapi oleh para Nabi itu sampai dibunuh mereka oleh kaumnya. Sedangkan para Rasul tidak sampai dibunuh. Kalau diupayakan untuk dibunuh iya. Tapi kalau sampai terbunuh kata para ulama, sebagian ulama enggak. Kalau yang sampai terbunuh adalah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang Allah firmankan antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 91 dan juga surat Al-Baqarah ayat 61. Di situ di dua ayat ini disebutkan bahwa ada di antara para nabi yang terbunuh. Tapi kalau Rasul belum kita temukan adanya ayat yang menceritakan Rasul yang terbunuh. Wallahu a'lam bishawab. Setelah kita menjelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul, maka kita akan membahas bagaimana proses Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ceritanya, setelah Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama, surat apa tadi? Ikhra, surat Al-Alaq. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama ini terjadi kevakuman terjadi kevakuman wahyu dalam tanda kutip maksudnya wahyu itu enggak turun-turun lagi dan itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tsumma lam yanshab wa raqatu an tu wahyu Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak berapa lama kemudian, setelah turunnya surat Ikra'ah, Waraqah meninggal dunia. Siapa Waraqah? Masih ingat? Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang Nabi SAW diajak oleh Khadijah untuk konsultasi. Mengenai apa yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW berupa wahyu yang pertama kali beliau dapatkan. Beberapa saat kemudian, setelah Nabi SAW mendapatkan wahyu itu, Warohkoh meninggal dunia, wafatarul wahyu, kata Aisyah radhiallahu anha, dan setelah itu wahyu terputus untuk sementara waktu. Hadith riwayat Bukhari. Jadi setelah dapat Firman Allah iqra Wahyu berhenti Berapa lama berhentinya Ada perbedaan pendapat Di antara para ahli sejarah Ada sebagian ahli sejarah Yang mengatakan Sampai 3 tahun Sampai 3 tahun Tidak ada wahyu Ada sebagian ulama yang mengatakan 2 tahun setengah Ada yang mengatakan Hampir 2 tahun Ada yang mengatakan cuma 12 hari beda banget ya, jauh banget ya antara tiga tahun sama 12 hari ada yang mengatakan 15 hari ada yang mengatakan 40 hari ada yang mengatakan pendapat-pendapat yang lainnya intinya dalam waktu itu vakum, gak ada wahyu para ulama menjelaskan apa hikmah dibalik vakumnya wahyu apa hikmah dibalik berhentinya wahyu dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Hikmahnya wahyu terputus untuk sementara waktu Adalah untuk meredakan perasaan takut Yang dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masih ingat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pertama kali mendapatkan wahyu Beliau buru-buru pulang Menemui siapa? Istrinya Siapa saat itu? Aisyah atau Khadijah? Aisyah atau Khadijah? Khadijah ya. Menemui istri beliau Khadijah radhiyallahu anha Dan beliau S.A.W. sampai Mengatakan kepada Khadijah Lakad khasitu ala nafsi Kata Nabi S.A.W. Aku takut banget saya sampai mengkhawatirkan Mengkhawatirkan kondisiku Bagaimana tidak Lawang Nabi kita Muhammad SAW Tiga kali Diapakan sama Walaikah Jibril Didekap dari belakang jahdu, Kata Nabi SAW Sampai nafasku sesek Hampir habis Bisa Antum bayangkan Pendengar sekalian bayangkan Bagaimana seseorang di dalam gua ya, sendirian di puncak gunung enggak ada temennya tahu-tahu didekap dari belakang. Pada pengajian tafsir kemarin saya umpamakan kalau kita lagi jalan lewat kuburan tahu-tahu dari belakang ada yang ada yang enggak usah direkap, ada yang ada yang nyolek. Gimana? Gimana? Anak tanya antum gimana? Kalau ada nyolek dari belakang gimana? Nengok atau enggak? Kayaknya nggak sempat nengok gitu langsung lari seribu. Itu. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa itu kan di kampung, ya, di pemakaman, itu kan deket kampung masih ada rumah-rumah. Ini Nabi Sallam enggak? Gua Hira itu tempatnya tinggi sekali. Sekarang saja Sekarang ini setelah ada zaman modern ya, Kemudian dibikinkan tangga kecil-kecil Itu saja masih sulit Harus memeras keringat Jadi sepi Tidak ada manusia Tahu-tahu di Didekap uh, di sampai tiga kali Sampai mau habis nafas Disuruh untuk baca Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan Saya tidak bisa baca Tetap diulang-ulang sampai tiga kali itu kan takut banget. Maka kata Imam Ibnu Hajar al Asqalani, hikmah yang pertama adalah untuk meredakan apa rasa takut dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini manusiawi. Dan ini manu manusiawi. Hikmah yang kedua kata sebagian ulama adalah untuk Menumbuhkan kerinduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan kerinduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap wahyu, karena ketika wahyu itu turun sekali, kemudian di dalamnya terkandung makna-makna yang indah, yang luar biasa. Iqara bismi Robi kaladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam yaalam kalimat-kalimat yang luar biasa indahnya maknanya sangat dalam mestinya orang saat itu walaupun ada rasa takut dia berharap ingin dapat lagi ketika tidak segera turun maka kerinduan beliau untuk mendapatkan wahyu semakin tinggi Makanya ada ungkapan Arab mengatakan Zurghibban tasdad hubban Apa artinya? Kunjungilah secara berkala Nisaya cinta itu akan semakin Akan semakin besar dan tebal Kalau gak percaya coba sih yang sudah nikah Coba yang sudah nikah Kalau ketemu tiap hari gimana? Bosan gak? Antum bosan gak anaknya? Gak bosan? Hebat antum. Tapi kalau misalnya habis Bepergian ya katakanlah seminggu, sebulan, gak ketemu istri, rasanya? Kangen, ya. Contoh kemarin ketika liburan e, sekolah, anak-anak saya saya biarin untuk pergi ke tempat. Paman dan bibinya Di Jogja Sekitar 4 hari 5 hari Rasanya di rumah Sepi Padahal biasanya Tukaran terus Kadang-kadang kita sampai Kita mau istirahat ini sampai Sampai kita katakan Nak ini bapak mau istirahat Abi mau istirahat tolong jangan ganggu Kadang-kadang ada perasaan-perasaan bosan juga Tapi ternyata begitu pergi ada sesuatu yang hilang ya. begitu datang cinta itu tumbuh kembali jadi ini hikmah yang kedua Bahawa vakumnya wahyu dalam tanda kutip di antaranya adalah untuk menumbuhkan kerinduan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap wahyu dari Allah subhanahu wa dan masih ada hikmah-hikmah yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama Cukup kita bawakan dua hikmah ini saja Jadi setelah turunnya surat Al-Alaq Wahyu lama tidak turun Bagaimana turunnya wahyu yang kedua Kalau wahyu yang pertama tadi Nabi kita didekap sampai tiga kali Dipaksa Atau diperintahkan untuk Mengucapkan iqra Tapi belum bisa-bisa sampai tiga kali Bagaimana turunnya wahyu yang kedua ini Caranya Kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Salah seorang sahabat Nabi SAW Yang bernama Jabir radhiyallahu anhu Di dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Beliau menuturkan Bahwa Nabi kita Sallallahu wa'alaikum bersabda Jawar tu bihiira'in Pada suatu hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa fakumnya wahyu itu aku beribadah di gua Hira Fa lamma qadaytu jiwari habattu fanuditu Setelah saya selesai melakukan ibadah di gua Hira Maka aku pun turun dari gua itu. Setelah aku turun, tahu-tahu aku ada yang memanggil. Ada yang memanggil namaku. Berarti kejadian ini yang kedua ini wahyunya turunnya bukan di gua, ya, tapi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari gua. Fanudi itu, aku ada yang manggil. Fanażartu 'an yamini falam ara syai'an. Karena aku dipanggil maka aku tengok ke kanan. Ternyata ketika saya tengok ke kanan saya tidak melihat apapun. Wanazartu 'an syimali falam ara syai'an. Maka aku pun menengok ke kiri dan ternyata saya enggak lihat apa-apa juga. Wanadzortu amami falam aroshe'an maka aku pun melihat ke depan dan ternyata tidak ada apa-apa di depan saya. Wanadzortu ilah halfi maka aku pun melihat ke mana? Ke belakang. Kanan tidak ada apa-apa, kiri tidak ada apa-apa, ke depan tidak ada apa-apa, berarti sisa mana? Ke belakang. Apa yang diakalina, Bismillah. Ketika melihat ke belakang. Falam aroshi'an. Saya juga tidak melihat apa-apa. Ada suara tanpa tanpa rupa. Ada suara tanpa rupa. Berarti sisa mana itu? Depan, belakang, kanan, kiri. Tinggal mana berarti? Atas. Farafatu rasi faraytuh syai'an Setelah itu aku pun mengangkat kepalaku ke atas. Saat itulah aku melihat sesuatu. Aku melihat sesuatu di atas. Fa ataitu Khadijah fa wa suddu alayya ma'an Ketika aku melihat sesuatu di atas itu, aku cepat-cepat pulang. Menemui Khadijah radhiyallahu anha dan aku katakan Kepada Khadijah selimuti aku Dan guyur aku dengan air dingin, Siram aku dengan air dingin Kata siapa? Kata Nabi SAW Di situ enggak disebutkan ya. Apa yang di, dilihat di atas Nanti kita akan jelaskan dalam riwayat lain Qala fadatharuni Wasobbu aliyya ma'an baridah Maka langsung istri saya Kata Nabi SAW atau orang lain ada di rumah Segera menyelimuti aku dan aku disiram Dengan air dingin Fanazalat Saat itu turunlah Firman Allah Ya ayyuhal Mudathir Wahai Orang yang Berselimut فأندير. Bangkitlah dan sampaikanlah peringatan kum terus wa siyabaka e, fakbir agungkanlah rabb kamu yaitu Allah subhanahu wa taala wa siyabaka dan sucikanlah bajumu war rujza fahjur dan tinggalkanlah berhala hadis riwayat bukhari berarti ayat itu turunnya di mana? Di rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Apa yang dilihat oleh Nabi di langit? Kita akan bacakan apa yang juga diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah sama juga dalam hadis riwayat Bukhari. Bainana <tuh> amshi Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika aku sedang berjalan idh sami'tu minas sama'i tiba-tiba aku mendengar suara di langit farafa'tu maka aku angkat kepalaku melihat ke atas fa malakul ladzi ja'ani bi Ternyata di langit itu ada malaikat yang mendatangiku ketika aku sedang di Gua Hirak. Malaikat siapa? Jibril alaihissalat. Apa yang dilakukan malaikat Jibril di atas langit? Jalisun ala kursiyin bainas samai wal'ok. Malaikat Jibril sedang duduk di atas kursi ngawang antara langit dengan bumi itu yang membuat Nabi kita apa ketakutan. Jadi Nabi saw melihat Malaikat Jibril lagi duduk di atas kursi, kursinya berada antara langit dengan bumi. Itu sesuatu yang ajaib. Ini bukan sulap bukan, bukan sihir. Malaikat Jibril alaihis salam duduk di atas kursi di langit. Dan sebagaimana telah maklum, saya tidak tahu apakah saat itu malaikat Jibril dalam bentuk aslinya atau tidak. Kalau malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, itu beliau memiliki 600 sayap. Berapa sayap? Lahu situmia atau sabumia. Saya lupa. Antara 600 sayap atau 700 sayap, dan satu sayap panjangnya dari timur sampai barat. Berapa? Satu sayap panjangnya dari timur sampai barat, dan itu berapa sayap? 600 atau 700? Mungkin ada yang mengatakan, mungkin ya, mungkin ada yang mengatakan kalau saya belum jelaskan bagaimana malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, mungkin ada yang mengatakan, lah kayak ketok bebeti, mungkin ya, mungkin ada yang mengatakan kayak gitu aja takut, lah, mau ya. uh, diludik dari belakang aja takut, apalagi ngelihat yang kayak gitu di langit. Maka manusiawi, ya. manusiawi kalau Nabi kita Muhammad SAW merasa takut dan langsung minta disiramkan air untuk mendinginkan perasaan beliau. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi sudah kita sampaikan, ya ayuhal mudathir fa kum faanvir. Kata-kata kum faanvir, ya kum apa artinya kum? Bangun, minimal antum pahamlah. lah kum ya, kum kum itu artinya bangun, kum faandir, karena saat itu Nabi kita Muhammad SAW sedang memakai selimut, ya. sedang ber, berselimut berkemul, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kum bangkit, faandir berilah peringatan. Maka dari sinilah kemudian Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul karena beliau diberi diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan memberikan peringatan kepada kaumnya secara resmi dari Allah Subhanahu Wa Taala ya sebelumnya Nabi kita SAW mengajak kebaikan ya mengajarkan kebaikan dengan perilakunya dengan ucapannya akan tetapi sekarang sudah resmi diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kumfa anvir dan hendaklah engkau mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan hendaklah engkau mensucikan baju'mu Para ulama menjelaskan bahawa Perintah dari mensucikan baju itu bukan hanya baju luar saja Para ulama mengatakan termasuk hatinya juga disucikan Perilakunya juga disucikan dan ini tentu memberikan pelajaran kepada kita bahawa dai orang yang mengajak kepada kebaikan itu hendaklah bersih luar dalam. Jadi jangan cuma bersih apanya? Luarnya tok. Kalau bersih luarnya sih rata-rata kita perhatian. Kalau misalnya kita pakai baju putih kemudian ketika salat utuduk mak tepluk. Apa itu? putih sama irang Kelihatan sekali di baju kita Sedangkan kita mau ngisi pengajian Misalnya saya itu Saya yakin banyak di antara kita akan cepat-cepat Membersihkan sebentar ke kamar mandi Bahkan kalau perlu pulang ke rumah Ganti baju Kita berusaha untuk memperhatikan Kebersihan baju luar kita Tapi sangat disayangkan Banyak di antara kita kurang memperhatikan Kebersihan hati kita dosa yang kita lakukan, kita biarkan biarkan, biarkan numpuk sampai menjadi noda yang membandel jadi noda membandel itu bukan hanya di baju, termasuk di hati kita makanya Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah sucikanlah bajumu luar dan dalam dalam itu maksudnya hatinya perilakunya, kepribadiannya Wasiyah baka fathahir warujza fahjur. Arujza kata sebagian ulama artinya lah patung-patung berhala berhala. Warujza fahjur tinggalkanlah berhala berhala tersebut. Artinya Nabi kita Muhammad SAW ajarannya itu berbeda dengan orang-orang musyrikin yang mereka menyembah berhala. Nabi kita Muhammad SAW Diperintahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Selain itu kata para ulama Yang disuruh ditinggalkan bukan hanya berhala-berhala Tapi kata para ulama juga termasuk perbuatan-perbuatan Maksiat yang juga harus ditinggalkan Ini e, sedikit tentang peristiwa diangkatnya Nabi kita Alaihi Wasallam menjadi rasul Sekarang kita akan bahas pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian yang sudah kita ceritakan tadi Hari ini kita gak banyak Cuma dua pelajaran saja Akan tetapi insyaallah pelajaran ini sangat penting buat kita semua Pelajaran yang pertama Perlunya proses dan tahapan Ini pelajaran yang pertama Perlunya proses dan tahapan bertahap. Yeah. Dari mana pelajaran ini kita ambil Perhatikan baik-baik Nabi kita Muhammad SAW Diangkat menjadi Rasul Dan kita sudah bahas tadi Rasul itu lebih tinggi daripada Nabi Itu ucuk-ucuk gak? Ucuk-ucuk Nabi diangkat menjadi Rasul Gitu apa gak? Tidak Akan tetapi melalui sebuah proses Bagaimana prosesnya Ustaz? Menjelang Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Mendapatkan wahyu pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Suka menyendiri Ini proses yang pertama Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Dibuat hatinya Suka ya. Senang untuk menyendiri Dan saat itu beliau memilih Gua hira' Untuk beribadah di situ. Proses yang pertama. Proses berikutnya, setelah Nabi kita saw dibuat oleh Allah senang menyendiri, Allah menurunkan mimpi-mimpi yang baik kepada Nabi kita saw. Dan mimpi-mimpi itu selalu terjadi seperti apa yang beliau lihat di dalam mimpi itu. Jadi setelah beliau suka menyendiri. Kemudian beliau istirahat tidur, di dalam tidurnya beliau s.a.w. melihat mimpi-mimpi-mimpi yang sangat jelas. Yang diceritakan oleh Aisyah r.a. Kafalaqis subhi. Mimpinya itu terang-benderang seperti waktu pagi. Artinya mimpi itu terjadi seperti apa yang beliau lihat. Mirip. Ini persiapan yang kedua. Persiapan yang ketiga, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul diangkat dulu menjadi Nabi. Dengan surat apa tadi? Surat apa? Yaqraw dengan surat al alaq Ini berarti prosesnya berapa? Yang berapa ini berarti? Yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Dibuat senang untuk menyendiri beribadah. Yang kedua? Mimpi-mimpi yang Kejadian terjadi seperti apa yang beliau lihat Yang ketiga Turun surat al alaq Yang keempat Baru kemudian diturunkan Kepada beliau surat Al-Mudassir Jadi ini memberikan Pelajaran yang berharga kepada kita apa Perlunya proses Sekarang saya tanya Sebenarnya Allah mampu gak sih Dalam satu menit Mengangkat Nabi SAW Ujuk-ujuk menjadi Nabi, Rasul sekaligus Bisa gak? Bisa sekali Ya ya kalau dalam dunia militer Mungkin ya dalam satu hari Diangkat dari bintang dua Langsung bintang Bintang berapa? Bintang tujuh gak? Nah itu obat itu bintang tujuh Bintang berapa? Bintang lima Hotel itu paling tinggi bintang empat ya bisa dalam satu hari tapi butuh proses akan menimbulkan aroma yang enggak enak gitu loh dari bintang satu langsung bintang empat gitu loh nah di sini Nabi kita Muhammad SAW sampai diangkat menjadi Rasul yang itulah kedudukan yang paling tinggi ya dan sesudahnya ada ulul Azmi lebih tinggi lagi. Dan Nabi kita adalah salah satunya Dan bahkan yang paling utama Sampai kepada dudukan, kedudukan yang paling tinggi Itu Nabi kita mengalami proses Dan ini memberikan pelajaran kepada kita Bahawa Di dalam melakukan sebuah perubahan Apalagi yang namanya dakwah Islam Itu membutuhkan proses Sebagian orang di zaman ini Sukanya instan apa instan? Cepat jadi. Ya. Saya katakan sama mereka, kalau jenengan pengen yang instan-instan itu, bikin mi instan aja sana. Ya. Gak ada yang instan di dalam berdakwah. Sebagian orang penginnya manusia ini berubah dari buruk langsung jadi baik, pakai mantra sim, salabim. Dari bid'ah langsung berubah menjadi sunnah Dari syirik langsung berubah menjadi tauhid Dalam sekejap mata seperti membalikan telapak tangan Gak bisa ya. Sebagian orang menginginkan orang lain Tidak melalui proses di dalam berubah Tapi dia sendiri dulu ketika berubah pakai proses Itu kan ajib itu. Itu namanya standar Standar ganda Orang lain gak boleh pakai proses Kalau dia Boleh pakai proses Aturan dari mana Justru di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kepada kita Tentang Perlunya kita memahami Adanya sebuah proses Di dalam perubahan Yaitu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 94 Surat apa? An-Nisa ayat 94 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Katharika kuntum min qablu Famanna allahu alaikum Katharika kuntum min qablu Artinya Ketahuilah kalian dulu juga kaya gitu kayak gitu gimana maksudnya? Dulu kalian juga sesat seperti mereka gitulah. Famanallahu alaikum kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala kata Syekh As-Sa'di rahimahullah mengingatkan kepada kita bagaimana dulu kita sebelum dapat hidayah. Ketika kita melihat ada orang melakukan kesyirikan, masih suka pergi ke dukun, masih suka melakukan bid'ah, masih suka melakukan maksiat. Ketika kita melihat itu semuanya, ingatlah bahawa dulu kita pun pernah mengalami fase seperti itu. Terus apa manfaatnya kalau kita mengingat bahwa kita pernah mengalami seperti itu kata Syekh Sa'di manfaatnya adalah supaya kita berusaha untuk mendakwahi orang-orang yang belum dapat hidayah itu dengan cara yang lembut dengan cara yang baik secara bertahap banyak diantara kita kan seperti itu kadang-kadang ya ngelihat ada orang masih terjumos kepada kesyirikan bid'ah oh, orang ini sesat banget ya pendina bit ahbay itu orang yang ngomong kayak gitu seharusnya ada yang bisikkan di telinganya kayak qobien ya seharusnya ada yang membisikkan di telinganya kayak kamu dulu ya seperti itu supaya apa supaya berkaca bahwa Anda berubah dahulu melalui proses Ketika ada orang lain pengin berubah, mengalami proses, kenapa anda tidak bisa terima bahawa dia itu membutuhkan proses untuk berubah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui penciptaan langit dan bumi, itu juga memberikan pelajaran kepada kita tentang adanya proses. Kalau kita cermati proses penciptaan langit dan bumi itu bisa antum buka dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 9 sampai 12. Ya nanti di rumah buka surat Fussilat ayat 9 sampai 12. Di situ kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini pakai proses. Pertama kali diciptakan bumi dulu. Buminya dulu diciptakan selama dua hari Ada yang mengatakan dua masa ya, Tapi di situ redaksinya ayam Fi yawmeini Dua hari dalam terjemahan kita Setelah menciptakan bumi Buminya setelah itu Diciptakan isinya Isi dari bumi tersebut Kata Allah Fi arba'ati ayamin. Diciptakan isinya Isi bumi, gunungnya Lautnya, pohonnya Makhluk-makhluk Yang ada di dalamnya Empat hari Kemudian menciptakan langit dan seterusnya Itu bisa anda baca Kita baca di dalam Al-Quran surat apa tadi Fusilat ayat 9-12 sampai Yang jadi pertanyaan Masih sih Allah gak bisa menciptakan Langit dan bumi dalam sekejap mata Bisa gak? Sangat bisa Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surat Yasin, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amruhu idza arada syai'an an, an yaqula lahu kun fayakun." Allah itu kalau menghendaki sesuatu tinggal mengatakan jadilah pasti akan terjadi. Jangankan dalam satu hari Allah Subhanahu wa taala dalam satu detik menciptakan langit dan bumi juga bisa. Akan tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala Melakukan proses itu untuk memberikan pelajaran kepada kita wahai para manusia Padahal itu Allah Allah saja menciptakan sesuatu menggunakan proses Masa kita yang manusia yang lebih lemah jauh Lebih lemah bahkan tidak ada bandingannya di hadapan Allah Tidak menghargai adanya sebuah proses Mungkin ada yang mengatakan itu kan akal-akalan aja itu. Nah, kok langit disamakan kayak manusia? Nah, itu kan penciptaan langit. Kita kan dakwah beda. Oh, gitu ya. Mari kita cermati bagaimana Nabi saw mengajarkan kepada para dai supaya pakai proses. Nah, karena kalau saya bawakan cuma saya bawakan tadi saja dalil dari Al-Quran Al tentang penciptaan langit dan bumi. Bahawa itu memakai proses Mungkin ada yang protes Itu kan menciptakan langit dan bumi Kita bukan lagi menciptakan langit dan bumi Kita lagi dakwah Saya katakan Kalau betul-betul serius di dalam berdakwah Contohlah Nabi kita Muhammad SAW Nabi kita Muhammad SAW ketika mengutus Para da'i untuk berdakwah di seantero penjuru dunia Apa pesannya Nabi SAW? beliau berpesan kepada salah seorang da'i andalan beliau, yaitu Mu'ad ibn Jabal. Apa pesannya Nabi SAW, Inna kasata'ati qawman min ahlil kitab. Fa'idha ji'tahum fad'uhum ila an yashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kata Nabi SAW kepada Mu'ad, Wahai Mu'ad, Engkau akan datang kepada suatu kaum dari kalangan ahlul kitab maka hendaklah pertama kali engkau ajarkan kepada mereka agar mereka mengucapkan asyhadu an illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah setelah itu apa setelah itu apa kata nabi SAW alaihi wasallam fa in hum ata'u kadzalika fa akhbirhum anna allah aftara 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah Seandainya mereka sudah mau mengucapkan syahadat. Seandainya mereka sudah mau menerima akidah tauhid. Maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat berapa? Lima waktu. Perhatikan baik-baik. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad. Setelah mereka mengucapkan syahadat. Artinya setelah mereka menerima. Baru ente ajarkan sholat. Terus apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atau qala ka bidzalika fa akhbirhum alaihim sadaqatan tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim Setelah mereka mau salat wa muad ajari mereka adanya kewajiban zakat yang diambil dari orang-orang kaya dibagikan kepada orang miskin lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah proses Ajarkan dulu akidah Mereka terima salat, Mereka terima zakat Ya seperti sebagian orang Di zaman kita ini Ngajarin agama ini langsung pengennya Satu hari diajarin menjadi ulama besar Semuanya diajarin dalam satu waktu Puyeng Apalagi gak pakai skala prioritas Pertama kali ngajar orang masuk ke dalam Islam Nanti kamu kalau masuk Islam Pertama kali harus sunat ya pertama kali harus apa sunat dipotong anunya belum apa apa sudah bahas masalah sunat ya bisa-bisa dia nggak jadi masuk Islam loh mendingan masa pusaka pusaka saya disunat itu gimana sih kan itu pernah kejadian itu pernah kejadian nyata saya dengar dalam sebuah ceramah saya lupa jadi ada orang semangat banget berdakwah di Afrika ya seorang raja atau kepala suku gitu loh kalau ini masuk biasanya anggotanya semuanya akan ikut masuk dalam agama islam tapi pertama kali yang didakwahkan apa? sunat akhirnya gak jadi masuk rajanya iya itu kan warisan dari nenek moyang masa dipotong gimana sih? coba kalau misalnya diajarkan tauhid terlebih dahulu, akidah yang benar makanya dari situ tidak usah kaget kalau Al-Quran Diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga bertahap Berapa tahun Allah turunkan Al-Quran? Berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 23 tahun Allah turunkan Al-Quran 23 tahun secara bertahap Dan itu diprotes sama orang-orang kafir Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka protes kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Al Furqan ayat 32. Dalam surat Al Furqan ayat 32, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan protesnya orang-orang kafir, wakalalladzina orang kafaru. Orang-orang kafir mereka berkata, laulah nuzulah aleihil al Quranu jumla wahidah. Kenapa Al Quran tidak diturunkan sekali saja? Makbeluk. Kenapa Al-Qur'an enggak diturunkan sekali saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi dia protes orang kafir, kenapa mesti bertahap diturunkannya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjawab protesnya orang kafir tersebut? Kadzalika linusabbita bihi fu'adakah Kami lakukan seperti itu, Al-Qur'an diturunkan secara berproses tadi adalah supaya hatimu wahai Muhammad itu istiqamah kuat di dalam menerima wahyu itu luar biasa Nabi kita Muhammad SAW ya, manusia yang paling siap untuk menerima wahyu saja oleh Allah SWT disampaikan secara bertahap supaya Nabi kita SAW siap untuk menerimanya bagaimana dengan kebanyakan manusia di zaman ini baru kenal apa-apa langsung pokoknya kalau kamu ngaji ini satu kamu harus meninggalkan Satu, dua, tiga Gak boleh nyajin, gak boleh ee, Melakukan bid'ah Pokoknya celananya harus dipotong Jenggotnya dibiarkan Yang wanita harus pakai Cadar, detik ini juga Kalau gak mau, silahkan out Ini gaya dakwah Dari mana ini, ini. Nabi SAW Pakai proses di dalam berdakwah hmm. Kalau bisa pertama kali Lakukan pendekatan Tampakkan akhlak yang mulia kepada masyarakat Makanya Nabi kita Muhammad SAW Sebagaimana dulu pernah kita bahas Ketika Peristiwa Renovasi apa? Ka'bah Bagaimana orang-orang Quraisy Mereka bisa menerima Ketika Nabi kita Sallallahu alaihi wa Yang menjadi Hakim Kok bisa orang-orang Quraish menerima Nabi kita Muhammad SAW Padahal saat itu usianya baru sekitar berapa tahun? 20-an, 25-an, 30 sekitar itulah usianya Di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan Yang jauh lebih senior, lebih kaya Kenapa mereka semuanya Bisa menerima sosok Nabi kita Muhammad SAW Padahal Nabi kita SAW anak yatim Masih muda Bukan orang kaya, bukan uh, ningrat kalau bahasa kita, ningrat maksudnya adalah orang yang luar biasa uh, kedudukannya terpandang. Bukan. Akan tetapi bagaimana mereka bisa menerima Nabi kita Muhammad SAW karena perilaku Nabi kita SAW yang mulia. Banyak diantara kita kalau dakwah itu sing penting, pinter le ngomong. Akan tetapi perilaku dalam kesehariannya nggak kelihatan. Bagaimana masyarakat akan menerima dakwah kita Sedangkan perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan Maka di antara bentuk proses di dalam berdakwah Adalah kita berusaha untuk Melakukan hubungan yang baik dengan masyarakat kita Membantu mereka Mendengar keluh kesah mereka Orang yang dakwah di kantor juga seperti itu Ada teman yang punya masalah Ditampung masalahnya kalau memang bisa kita bantu, kita bantu. Minimal kita bisa mendengarkan curhatannya mereka. Yang ada di sawah pun seperti itu. Yang ada di pasar pun seperti itu. Saya yakin banyak di antara kita yang berdakwah. Yang ada di pasar. Ya. Akan tetapi coba. Satu, satu loss. Satu apa namanya itu? Apa istilahnya itu di pasar itu? Satu loss ya? Ya satu loss itu kan satu satu baris ya. Satu baris orang kios-kios itu. Kita sudah berada di situ, duduk di situ dagang selama 10 tahun misalnya. Coba dari satu los itu yang sudah kita dakwai berapa orang? Bisa jadi ada di antara kita 10 tahun dagang di situ, satu los enggak ada satu pun yang tertarik untuk mengikuti apa yang sudah kita ikuti. Kok bisa seperti itu? Sepuluh tahun apa saja yang kita lakukan? Di tempat pekerjaan kita, tetangga-tetangga kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah mengenal sunnah Nabi Alaihi Wasallam selama sepuluh tahun. Misalnya. Coba di RT kita. Di RT kita. Sudah berapa orang yang tertarik? Ya. Bahkan ada sebagian orang semakin lama ngaji semakin dibenci sama masyarakatnya. Kayak wong Lo, Nah ketemu, orang tahu? Orang tahu? Mesem. Ya. Kalau ketemu sama orang itu rasanya kayak algojo. gocom Ketemu sama orang besengut. Coba kita ini berdakwah sebelum dengan lisan kita. Dakwah dengan perilaku kita. Itulah proses. Jadi ketika orang melihat kita ini Senyum Melihat kita ini ramah Orang kan melihatnya adem yeah. Orang lihatnya adem melihat kita Ketika dia merasa Ada orang adem Adem perilakunya Maka dia pun akan otomatis Mendekat kepada kita Dia akan tanya gimana sih caranya Supaya adem kayak kamu ini yeah. Jadi membuat orang tertarik Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW dahulu Pernah kita ceritakan Orang melihat Nabi SAW Melihat mukanya saja Itu sudah seneng Sebagian orang di zaman kita ini Baru melihat mukanya itu seneg Bukan seneng Apa? Seneg Apa seneg? Apa seneg bahasa Indonesia nya? Mual Wah itu perlu minum obat itu Mual Maka kita harus introspeksi diri, harus intros, introspeksi diri. Jadi dakwah itu membutuhkan proses. Kita berusaha untuk mengenal orang-orang yang ada sekeliling kita. Setelah itu kemudian kita berusaha untuk membangkitkan iman yang sudah mengendap di dalam hatinya. Setiap manusia yang terlahir dari rahim ibunya itu punya fitrah, ya. Mereka sebenarnya sudah punya potensi untuk menerima hidayah. Cuman apakah kita bisa untuk membangkitkan emosi itu, membangkitkan potensi itu atau tidak? Makanya untuk membangkitkan potensi yang sudah lama tidur itu ya, itu butuh trik, ya. butuh cara yang tepat untuk membangkitkannya. Gak mesti pertama kali kita datang bertamu langsung kita bawa kitab. Nah, datang kita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Setelah sedikit pelan berbicara sedikit gitu, ayo pak kita baca kitab, yuk kita sekarang yuk. Masya Allah, pakai seni, ya. menyampaikan sesuatu pakai cara yang indah, bermainlah yang cantik. Ya. Dari obrolan yang sifatnya duniawi kita bisa masuk. Contoh misalnya, ada kejadian ya, aja kejadian. Tentang yang sekarang lagi ramai dibobolkan apa? Jatuhnya pesawat Air Asia misalnya, jatuhnya pesawat Air Asia. Itu kan lagi obrolan setiap hari di koran itu, di TV itu. Gak apa-apa kita ngobrol awalnya dari situ, kemudian pelan-pelan kita seret, kita ajak kepada sesuatu yang sifatnya agama. Kita sampaikan, coba lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Sebuah pesawat yang sudah dilengkapi dengan sekian banyak fasilitas teknologi manusia Yang sudah dilengkapi dengan pengaman, pelampung, dan sebagainya Sudah dilengkapi dengan kotak hitam, apa itu namanya, black box -nya. Sudah dilengkapi dengan radar, sudah dipantau, sudah diapakan semuanya akan tetapi lihat bagaimana kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika bergehendak Allah azza wa jala bisa menjatuhkan pesawat itu Artinya apa? Artinya kematian itu bisa datang kapanpun juga Apakah kita sudah siap untuk menghadapi kematian itu? Lihat bagaimana awalnya ngobrol masalah air Asia Kemudian bisa dibawa untuk mengingatkan tentang kematian alam akhirat Amal apa, bekal kita yang sudah kita siapkan Bermain cantik Ya Ketika dakwah itu masa tiba-tiba datang Pak ingat mati gak? Ya Allah Pakai proses Sesuatu itu butuh proses Ketika kita akan mengajarkan Tentang bahwa ini gak ada tuntunannya Bahwa amalan ini adalah bid'ah Bahwa amalan ini adalah syirik Itu juga pakai proses Pertama kali kita ajarkan prinsip prinsip beramal itu kayak apa dalam agama kita ini orang belum jelaskan landasannya belum jelaskan prinsip beramal dalam agama kita apa sudah tabrak sana, tabrak sini ini amalan, ini bid'ah ini gak ada tuntunannya ini sesat, ini neraka dianya sendiri belum paham konsep beribadah dalam Islam itu apa maka kalau kita sudah dekat sama orang dia sudah merasa nyaman dekat sama kita. Sudah enjoy duduk di samping kita. Sudah mulai mau menceritakan tentang rahasia-rahasia yang dia hadapi. Setelah dia betul-betul kelihatan percaya sama kita, baru kita jelaskan pelan-pelan. Di dalam ibadah, di dalam agama kita, konsepnya itu satu. Konsepnya enggak banyak-banyak, cuma dua saja konsepnya. Satu, ibadah, ibadah itu harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai di situ. Jelaskan ini prinsipnya. Tanamkan terus ya, setiap ada obrolan ya, pelan-pelan masukkan itu lagi, masukkan itu lagi, masukkan itu lagi. Setelah itu menjadi sebuah pondasi yang diyakini Seyakin-yakinya di dalam hati dia, baru kita pelan-pelan nyinggung masalah ibadah-ibadah yang tidak ikhlas contohnya kayak apa. Ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Alaihi Wasallam seperti apa misalnya. Itu baru. Maka pelajaran yang pertama, yang bisa kita petik adalah perlunya proses. Perlunya proses dan tahapan pelajaran yang kedua yang terakhir perintah dakwah perintah dakwah bukan hanya tertuju kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah dakwah bukan hanya tertuju kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang kedua dari surat Al-Muddatsir apa tadi Ayat pertama ya ayyuhal muddatsir yang kedua KUM FAANZIR Ayat yang kedua ini KUM bangkitlah FAANZIR Berilah peringatan Ayat ini Walaupun awalnya diturunkan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW Akan tetapi ayat ini tidak berlaku hanya untuk beliau Alaihi Wasallam saja akan tetapi ayat ini tertuju kepada seluruh kaum muslimin yang mengaku mengikuti ajarannya Nabi kita Muhammad SAW makanya para ulama kita menjelaskan bahawasanya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya hukumnya fardu fardu kifayah apa nanya fardu kifayah kalau ada sebagian yang melakukan berarti gugur kewajiban. Gugur kewajiban itu bukan berarti tidak diperintahkan, tetap diperintahkan akan tetapi hukumnya tidak wajib. Tapi kalau sampai satu kampung tidak ada satu pun yang melakukan kewajiban ini maka satu kampung semuanya dosa. Maka orang-orang yang sudah ngaji Bebannya lebih berat Kenapa? Karena dia sudah tahu ilmu Maka dia punya kewajiban Untuk menyampaikan Apa yang sudah dia ketahui Kepada orang lain Masing-masing menanya dirinya sendiri Apa yang sudah saya lakukan Untuk mendahui orang lain Jadi jangan sampai ada yang mengatakan Itu kan kerjaannya ustadz Kalau misalnya semuanya mengandalkan ustadz Bagaimana dakwah ini akan tersebar ya. Makanya masing-masing dari kita Berusaha untuk mendakwahkan Apa yang sudah kita ketahui kepada orang lain Tentunya dengan cara yang baik Dan ini adalah sebaik-baik profesi Allah sebutkan dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat 33 Dalam surat Fussilat Ayat 33 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa man ahsanu kaulan mimmendaa ila Allah wa amilasalihah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang lebih baik pekerjaannya dibandingkan orang yang berdakwah dan beramal soleh. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia dibandingkan berdakwah dan beramal soleh Itu Allah tegaskan dalam surat Fussilat ayat 33 Tapi anehnya pekerjaan paling mulia ini Kalau ditanya anak-anak kita sekarang Apa cita-citanya jarang diantara mereka yang mengatakan pengen jadi Dai atau ustaz Rata-rata nak apa cita-cita kamu? Satu Dokter dua, insinyur tiga, polisi empat, pilot lima, masinis enam, sopir bus tujuh, presiden rata-rata seperti itu. Jarang di antara anak-anak kita yang ditanya pengen jadi apa anak, pengen jadi ustad. Waduh, itu seribu. 1003 atau 1001 itu Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan jaminan ya. Memberikan jaminan bahawa inilah pekerjaan yang paling mulia Tidak ada waman ahsanu qawulan Tidak ada yang lebih mulia kata Allah Di sini Allah menggunakan kalimat Adakah yang lebih mulia ya. Adakah yang lebih mulia pekerjaannya Dibandingkan orang yang berdakwah? Akan tetapi pertanyaan ini, kata parulam, maksudnya adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Artinya tidak ada yang lebih mulia pekerja. Oh, ustaz kalau gitu saya tak berhenti aja saja, saya mau jadi ustaz. Ya tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini adalah masing-masing dari kita. Berusaha untuk berdakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan semua beban itu dibebankan kepada ustadz dan dai. Masing-masing dari kita punya kelebihan. Orang yang punya ilmu berdakwah dengan ilmunya. Orang yang punya harta berdakwah dengan hartanya, orang yang punya kedudukan berdakwah dengan kedudukan dan kekuasaannya. Jadi ketika masing-masing di bidangnya berdakwah, punya andil, terjadilah sinergi antara orang-orang tersebut sehingga dakwah ini bisa melaju lebih kencang lagi. Ustaz, yang punya kekuasaan bagaimana? Gunakan kekuasaan Anda. Pernah saya sampaikan dahulu ketika khutbah Jum'at berbicara tentang pentingnya pendidikan agama. Saya sampaikan bagaimana sekolah-sekolah umum di negeri kita ini pelajaran agama itu dianak tirikan dalam satu minggu cuma dikasih berapa? Dua atau tiga jam. Padahal satu minggu berapa jam pelajaran? Kalau satu hari berapa jam sih? 8. 8 jam pelajaran 8 6 berapa? 8 6 eh 5. Jadi 5, udah katakan 5, 5 6 berarti 30 misalnya. 30 jam pelajaran cuma dikasih berapa? 2. Berapa persen itu? Persen sedikit gitu aja nah. persen sedikit. Maka saya katakan penguasa yang punya kekuasaan, apa yang bisa saya lakukan? Dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada Anda, bagaimana caranya supaya jam agama itu ditambah? Saya dengar-dengar selintingan mau ditambah jadi 4. Ya, lumayanlah. Ya, Dari 2 naik jadi 4. Alhamdulillah, kita syukuri. Kata Allah kalau bersyukur nanti akan di akan ditambah. La la Kalau kalian bersyukur akan ditambah Ya saya berharap saya bersyukur kepada Allah Kalau memang betul ditambah jadi empat Saya bersyukur kepada Allah Alhamdulillah tahun depan jadi lapan insyaAllah ya. Tahun depannya lagi jadi sekian ya. Yang punya kekuasaan Berusahlah dengan kekuasaannya ya. Yang punya ilmu berdakwahlah dengan ilmunya Walaupun ilmu yang sedikit-sedikit kita miliki Maka sering saya sampaikan di beberapa pengajian, kalau misalnya kita tinggal dekat musola, masjid, langgar, atau apalah katakanlah, di situ ada TPA atau TPK, kok sampai TPK-nya mati gara-gara nggak -gara ada gurunya, kita nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wataala, ya? Ini sering saya sampaikan di pengajian kita Karena maaf kadang-kadang Kita ngaji Rutin Tapi kita kurang peduli sama lingkungan kita Masa sampai TPK mati Gara-gara gak ada gurunya Sedangkan orang-orang yang ada di situ Banyak sudah pada ngaji Terus kemana ilmu kita Masa sih kita gak bisa Menyisihkan waktu Barang sejam setiap hari Ya habis asar sampai maghrib misalnya atau sempatnya habis maghrib sampai isya sisihkan waktu kita nabi kita muhammad saw mengajarkan mandala ala khairin falahumislu ajri faalihi barangsiapa yang mengajak kepada suatu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya subhanallah Gak usah banyak-banyak kita punya sepuluh anak Kita ajari dari a, ba, Ta, Tha, Sampai bisa baca Quran Gak usah banyak-banyak sepuluh anak saja Sepuluh anak itu Setelah dia bisa baca Quran Dengan yang kita ajarkan kepadanya Kemudian dia baca Al-Quran Sampai usia 60 tahun Dia baca Quran Berapa huruf yang dia baca Kalikan sepuluh Kemudian itu akan disetorkan kepada kita pahalanya Kalau dia baca Seribu huruf saja Seribu kali berapa? Sepuluh, berarti sepuluh ribu Sepuluh ribu Kalikan sepuluh lagi Berarti seratus ribu Seratus ribu pahala gratis Gratis dalam arti kita gak beramal Gak baca, tapi kita dapat alirannya itu kalau kita cuma punya sepuluh santri Dan sepuluh santri itu tidak mengajarkan sama orang lain Bagaimana kalau sepuluh santri kita ini ketika gede-gede bikin tepeki lagi Masing-masing punya santri sepuluh Sudah berapa itu? Seratus ya Seratus Nanti muridnya murid kita Yang seratus orang tadi itu Bikin lagi TPK seratus orang masing-masing sepuluh -masing lagi santrinya berapa? Seribu. Silakan Anda kalikan berapa pahala yang akan Anda dapatkan dengan kita meluangkan waktu satu jam sehari, kita akan mendapatkan amal jariah. Inilah salah satu apa yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Awalmin yuntafau bihi" ilmu yang bermanfaat. Ustaz, anak baca Qurannya masih grotal kerat Ustaz gimana mau ngajarin? Makanya belajar. Gak ada waktu, masya Allah. Ya sudah, kalau anda gak ada waktu karena anda bekerja, berarti anda duitnya banyak. Karena tidak ada waktu untuk belajar waktunya untuk apa? Ngumpulin duit. berarti duit anda banyak ya sudah ente dakwah pakai duit ente anak tidak bisa mengajar TPK tapi anak bisa gaji guru TPK sip, tidak apa-apa ya. karena banyak TPK mati gara-gara gurunya butuh pemasukan dia butuh punya anak, punya istri mau dikasih apa anaknya istrinya? Ya lumayanlah dapat berapa lah buat tambah-tambahan lah ya. Kalau memang anda enggak bisa mengajari yeah. Dengan ilmu yang dimiliki Dengan uang saya, saya tak gaji itu guru TPG Setiap bulan saya gaji 1 juta Masya Allah Itu banyak itu guru TPG yang mau kalau kayak gitu <laughs> Iya dong Ilmu agama adalah sesuatu yang berharga Itu warisannya para nabi alaihi salatu wassalam Ya yeah apa yang bisa saya berikan pendek kata masing-masing dari kita bertanya apa yang bisa saya berikan untuk agama ini apa yang sudah saya lakukan untuk berdakwah mengajak orang untuk memeluk ajaran Islam yang mulia ini dengan ilmukah dengan hartakah dengan kekuasaankah apa yang sudah kita berikan Masa nggak ada sama sekali ilmu enggak harta enggak kekuatan kekuasaan enggak apa yang bisa kita lakukan? Ya. Maka ini adalah pelajaran yang kedua bahwa perintah untuk dakwah itu bukan hanya tertuju kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa wa sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat kalau ada yang mau bertanya silakan. Ustadz saya pernah membaca dan mendengar ketika di akhir hayatnya Rasulullah SAW Beliau mengatakan sakit ini karena sisa racun di al khaybar. Apakah ini dalil wafat dibunuh? Yang namanya dibunuh itu maksudnya adalah di Kalau boleh saya katakan ditubles Itu namanya dibunuh Kalau seperti itu karena sakit Bukan karena dibunuh dalam arti di penggal lehernya atau ditusuk bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi yang saya maksud dibunuh itu adalah dibunuh dengan dengan tindakan yang nyata yang real ya, dengan cara diracun saat itu mati, itu namanya dibunuh ya. Kalau itu adalah efek ya, itu adalah efek bukan itu penyebab utamanya. Saya setuju dakwah itu harus lewat proses. Bagaimana solusinya tentang masalah riba yang semakin banyak di negeri kita Sebagian orang terkenal hanya mengeluarkan dalil bang syariah haram Tapi mereka tidak punya solusi kepada seseorang yang sedang butuh dalam ekonomi atau piutang atau tambahan modal usaha Macam mana ini Ustad, macam mana ya? <laughs> Begini, setahu saya, ustad-ustad yang membicarakan tentang masih adanya praktek yang kurang tepat di dalam bank yang menamakan diri bank syariat itu mereka memberikan solusi. Mereka bukan hanya menyalahkan. Ya, Saya sudah baca beberapa tulisan-tulisan ustad-ustad yang membicarakan tentang studi kritis Bank yang bernama Bank Syariah di negeri kita Mereka menyebutkan solusi Jadi kalau misalnya anda ingin benar-benar syariat Solusinya ini, ini, ini, ini Diperbaiki yang sebelah sini, yang sebelah sini, yang sebelah sini Cuman yang jadi, jadi masalah apakah solusi itu kemudian diambil atau tidak. Kalau diambil alhamdulillah. Jadi perhatikan baik-baik ketika para ustaz itu menyampaikan studi kritis itu bukan berarti mereka itu anti dengan apa yang dinamakan bank syariah bukan. Justru mereka itu ingin supaya bank syariah ini benar-benar menjadi Bank syariah Bukan bank yang bernama Bank syariah Jadi bukan sekedar Berlabel syariah Tapi betul-betul menjadi bank syariah Itu yang diinginkan Bukankah itu kebaikan? Bukankah itu kebaikan? Jadi di negeri kita Belakangan ini Alhamdulillah Alhamdulillah Masyarakat sudah mulai tidak Pobi lagi dengan sesuatu Yang istilahnya syari Maka ada ekonomi syariah Ada bank syariah Ada pakaian syariah Kemudian ada ruqyah syariah Dan seterusnya Itu Alhamdulillah Akan tetapi ketika di sana sini Masih ada kekurangan Masa kita biarkan Kalau boleh diumpamakan Kayak gini misalnya Orang kuliah S1 Jurusan ekonomi Berarti kalau tamat Nanti dia dapat gelar apa SE, Sarjana Eko ekonomi Tapi karena satu dan lain hal Akhirnya Dia Kuliahnya molor Yang seharusnya Berapa tahun Empat tahun Ini molor sampai sepuluh tahun Apakah Kalau akhirnya dia gak lulus Kuliah itu Apakah berhak dia untuk memakai gelar SE? Boleh gak Gak boleh Walaupun kuliahnya sudah berapa tahun Sepuluh tahun Nah sekarang Sesuatu yang belum syari Apakah boleh Menyandang label syari Belum syari Menyandang label syari Itu yang jadi masalah kalau mungkin kita katakan Bank 50% syariat Ya mungkin ya Tapi ya mana ada orang mau seperti itu Nanti enggak Enggak laku jualannya Maka inilah yang sebenarnya sedang kita kritisi Jadi Kalau bisa kita berusaha sama-sama Kita memberikan suplai ya, Kita memberikan suplai bagaimana seharusnya Situ yang punya Kekuasaan, yang punya Kekuatan, yang punya Uh, apa, kata kunci atau uh, yang punya bisa memutuskan. Situ yang mengeksekusi. Adapun mengenai permodalan, yeah. mengenai permodalan, mengenai kesulitan, sering kita sampaikan di dalam pengajian-pengajian bahwa orang-orang yang kaya harus memiliki kepedulian sosial, yeah. harus memiliki kepedulian sosial kepada lingkungannya. Sering saya sampaikan di dalam pengajian-pengajian. Bahwa kalau seandainya orang-orang kaya di negeri kita Semuanya mengeluarkan zakatnya usah sodakoh Apanya? Zakatnya saja Insya Allah tidak akan lagi ada orang yang mati kelaparan di negeri kita Tidak akan ada lagi Anak yang putus sekolah karena gak punya biaya Kalau orang kaya di negeri kita mengeluarkan zakat Apalagi kalau sampai ditambah dengan sodakoh jadi uh, Kalau memang Ustadz itu Bisanya menyampaikan dengan lisan Ya dia sampaikan dengan lisan Kalau Ustadznya ini jadi orang kaya ya. Ini bukan cuma dengan lisan Sekaligus Ustadz Sekaligus bagi-bagi duit itu Kalau jadi orang kaya ya. Nah sekarang masalahnya Ada yang bisanya cuma menyampaikan dengan lisan Ya yang bisa menyampaikan dengan lisan Memotivasi orang yang punya kelebihan harta Apakah kalau kayak gini dikatakan omdo Apa omdo? Omong doang Ini yang bisa dilakukan Memotivasi orang Dan bukan berarti kalau orang yang bisa memotivasi ini Punya kelebihan riski dia simpan sendiri saja Enggak. Tapi kan ngapain cerita-cerita Ngapain cerita-cerita di majelis bahwa saya sudah ini, sudah ini, sudah ini Yang jelas seperti yang saya sampaikan Tadi di depan bahawa Masing-masing berusaha untuk bergerak Sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya Dan tidak perlu Untuk saling menjatuhkan Atau menjelekkan Bahkan kalau bisa kita bersinergi Apa yang kurang dari Diri saudara kita, kita berusaha untuk Lengkapi dan berusaha untuk kita Bantu untuk meluruskannya Ustaz, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang bahwasannya Allah sudah mengetahui kalau manusia hanya akan hanya akan berbuat kerusakan? Apa sebenarnya tujuan esensi penciptaan manusia? Saya akan luruskan terlebih dahulu pertanyaannya. Di sini dikatakan kenapa Allah menciptakan manusia Padahal Allah sudah tahu kalau manusia Hanya akan berbuat kerusakan Dari mana Anda mengatakan Manusia hanya melakukan kerusakan Emang gak ada manusia Yang melakukan perbaikan Ada enggak? Ada. Para nabi manusia bukan Manusia hati-hati nih bikin pertanyaan <laughs> Pertanyaannya bukan seperti ini Pertanyaannya Padahal Allah mengetahui bahwa manusia banyak yang akan melakukan kerusakan, bukan hanya melakukan kerusakan. Manusia banyak yang melakukan kebaikan, tapi juga banyak yang melakukan kerusakan. Kenapa Allah menciptakan? Di dalam Al-Quran telah diceritakan oleh Allah Subhanahuwataala, esensi tujuan utama penciptaan manusia dalam Surat Al-Baqarah, wama khalakul jinna wal insa illa diyya Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Melainkan hanya untuk beribadah kepada aku Jadi tujuan kita ada di muka bumi Untuk beribadah kepada Allah Beribadah dalam makna yang luas ya, Bukan beribadah Maknanya cuma tok bukan. Beribadah dalam makna yang luas ya, Beribadah yang sifatnya sosial Maupun yang sifatnya pribadi ya. Ibadah yang sifatnya Hubungan haplum minallah Dengan ibadah yang sifatnya haplum minannas Allah Azza wa Jalla berkuasa atas segala sesuatu. Apakah dikeluarkannya Nabi Adam AS dikarenakan godaan syaitan juga atas izin atau kuasa atau rencana Allah? <tuh> iya. Tidak ada satu pun kejadian di muka bumi dan di muka langit yang tidak melalui izin Allah. Wa ma <tuh> tasyauna illa an yasha Allah. Dalam Al-Qur'an Allah menegaskan Kalian itu tidak mungkin akan berkehendak. Kecuali dengan kehendak Allah. Sampai setan ada di muka bumi. Itu juga dengan izin Allah. Kemudian para ulama menjelaskan. Apa hikmahnya antara lain. Ya, adalah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Tentang dahsyatnya godaan se setan. Bagaimana Nabi Adam AS. Yang selevel Nabi saja. Bisa Tergoda oleh setan apalagi seperti kita. Dan masih ada hikmah-hikmah yang lainnya yang dijelaskan oleh para ulama. Ketika hendak belajar Islam mana yang lebih diutamakan? Belajar akidah. Yang paling utama adalah belajar akidah mempelajari bagaimana seorang hamba bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz adakah menilai seseorang itu fasik ada tahapan-tahapannya Bagaimana kalau imam atau takmir membiarkan anaknya yang kecelakaan pergaulan Warawiri di lingkungan masjid Karena rumahnya di lingkungan masjid Berhubungan dengan lingkungan karena mereka sudah nyunnah Warawiri di masjid kan bagus ini maksudnya gimana nih? Maksudnya warawiri pacaran di masjid atau warawiri sering lewat masjid? Loh orang sering lewat masjid masa enggak boleh? Mungkin maksudnya, mungkin maksudnya wirawiri gandengan sama pacarnya lewat masjid, mungkin itu maksudnya ya. Kalau itu ya eh dinasihati dengan cara yang baik ya, dinasihati dengan cara yang baik. Tapi kalau maksudnya laki-laki itu atau wanita itu yang kecelakaan tadi sering lewat masjid Siwar-siwar ke masjid walaupun Belum mampir masuk ke dalam dia ya biarkan saja Di hati, siapa tahu ketika ada pengajian Di masjid Ada kalimat yang masuk ke telinganya Sehingga dia mendapatkan hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala wallahu taala alim wa alam. terima kasih atas perhatiannya mohon maaf segala kekurangan kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaika warahmatullahi wabarakatuh